Saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Citibank Indonesia, Koko Charles Wijatmiko. Pak Koko, apa komentar Anda? Selama ini kan kita ketinggalan satu jam dari semua negara-negara itu. Tuh. Jadi kalau kita bisa pas, semuanya pas. Jadi kita juga tahu, misalnya kita masuk akan lebih pagi, satu jam kan. Jadi kita tahu apa yang terjadi di belahan dunia lain. Karena yang sejak jam 7 pagi, belahan dunia lain itu sudah start. Itu startnya belakangan selama ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bekerja sama langsung di regional... Artinya kita lebih terintegrasi dengan negara-negara lain, enggak terlambat. Tapi jika dilihat dari integrasi antar bank yang saat ini sudah terbiasa dengan perbedaan waktu, apakah jika nantinya usulan ini berlaku, bank-bank yang ada di Indonesia bisa mengalami kesulitan adaptasi, Pak? Saya rasa sih kalau pemerintah udah bilang diresmikan jam 7 ayo cepet bisa. jalan-jalan itu kan ketegasan aja setelah pemerintah bilang jam 7 semua harus buka seluruh Indonesia buka lah jam 7 ya gak? atau kita bisa bilang begini jam 7 kita jadikan aja jam 8 gitu. jam kita kita putar ke jam 8 sama aja kan jadi kalau kita mau menyesuaikan dengan Singapura dengan Malaysia dengan China Mereka kan sebetulnya jamnya kita itu pada saat mereka buka itu jam itu jam 7, benar Ya udah kita tinggal berubah aja jam kita ya dari jam 7 ke jam 8 gitu. Jadi sama jamnya kita sama semua sama sama mereka itu. Ide-nya sih saya setuju banget. Jadi apa pasar uang kita, pasar saham kita, pasar surat-surat berharga itu ya mulainya jam sama dengan mereka gitu. Jadi kita nggak ketinggalan, nggak ketinggalan dengan institusi yang berkembang di negara-negara. kita Lalu jika dari sisi transaksi keuangan, keuntungan seperti apa yang akan kita dapat melalui penyamaan waktu ini, Pak? Oke, kalau lagi dari segi transaksi keuangan ya otomatis pada saat mereka buka mereka mau menghubungi Indonesia mereka nggak perlu tunggu satu jam lagi kan? Ya nggak akibatnya batasan saya kan lebih banyak. akan lebih dinamis gitu. Jadi mereka misalnya pada saat mereka tutup, kita juga tutup, ya enggak? Kan selama ini mereka udah tutup, kita masih buka gitu kan. Enggak efisien ini. Kita buka buat apa? Kita enggak terintegrasi dengan negara-negara lain. Kadang-kadang begini, pagi-pagi misalnya, Bank mereka mau beli, mau call kita Kita masih tutup, mau beli nggak jadi. Itu kerugian juga bagi kita kan. Begitu pula, sore-sore insyaalnya. Sore-sore, misalnya kita ada barang, kita bisa jual. Kita mau jual, di sana udah tutup. Nggak jadi kejual. Karena mereka udah lebih duluan buka, otomatis lebih duluan tutup. Jadi kita kehilangan waktu satu jam di belakang mereka. Itu untuk dunia bisnis, itu benar-benar bagus. Saya mendukung. Demikian Direktur Citibank Indonesia, Koko Charles Wijatmiko. Saya Wendy Lim.